Mitra bisnis meski peran GBHN memang telah ditiadakan serta digantikan oleh RPJM dan RPJP melalui proses amandemen UUD yang telah dilakukan sebelumnya. Namun saat ini berkembang sebuah wacana yang diusung oleh DPR, MPR, serta DPD untuk mengembalikan peran GBHN dengan cara kembali melakukan amandemen UUD. Menurut Kwi Kiyangi, Wacana ini tidak diperlukan mengingat RPJM dan RPJP sebenarnya telah mengakomodir makna dari GBHN. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kuik Yanqi. Pak Kuik, tampaknya salah satu potensi masalah dari upaya untuk dihidupkannya kembali GBHN adalah adanya butir-butir yang harus dianulir dalam proses amandemen ya, Pak? Iya, betul. Itulah. Lalu ketika menganulir kan debat, kenapa dianulir? Isinya begini-begini yang mana yang nggak baik. Nanti yang di anulir isinya itu muncul lagi di GBHN, nah tambah dagelan kan. Lantas Bapak sendiri melihat GBHN yang akan dibentuk nantinya seperti apa Pak Gwik? Ya saya tidak tahu oleh kata GBHN yang akan dibikin seperti apa. Nah kalau saya kata demikian itu mereka nggak bisa ngarahkan ke sini, karena kamu nggak ngerti kok. Mereka kan nggak ngerti ini mau dibawa kemana gitu. Indonesia itu arahnya mau kemana gitu kan nggak ngerti. Baik Pak Aguik, Bapak sendiri melihat GBHN yang dulu sebelum diamandemen seperti apa Pak? GBHN yang dulu ada lumayan lah, itu lumayan bagus GBHN yang dulu. Tapi GBHN yang dulu itu ditiru oleh RPGM, waktu menyusun RPGM itu sangat mengacu pada GBHN. Tidak ada bedanya sebenarnya, beda tapi sedikit sekali. Kalau substansinya sudah diakomodir. Saya tahu karena saya di Bapak Nah, jika Bapak tahu sejak Bapak di BAPENAS, apakah ini berarti Bapak juga ikut menyusunnya, Pak Kwi? Nyusun sih tidak, mana mungkin nyusun. Takkan tetapi mereview, mendiskusikannya. Dan itu diberikan kepada Pak SBI. Oleh karena itu sudah selesai. Itu sudah selesai ketika belum sampai jadi undang-undang sudah selesai semua lalu sebelum dilantik kan sudah jelas Pak Sb yang menang itu saya kok yang ontak orang-orangnya Pak Sb ini loh co so, ini ini kan bakal pegangannya Pak Sb makanya ini ini pelajari dan di, di apa disesuaikan dengan visinya dia dong gitu. Karena ketika menyusun ini orientasinya visinya Ibu Mega gitu. Jadi sudah semuanya, sudah ada persiapannya, sudah beres semua. Makanya kalau dari kubu Pak SBI sendiri merasa peluk GBN ya aneh. Kalau oh, sejak 2004 sudah kok. Demikian, Kiki Gi. Saya Dinda Natasha.